Mitra bisnis Kompas menulis Menteri Hukum dan HAM mengakui sejauh ini ada sekitar 4.000 peraturan daerah yang terpaksa dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Di samping telah menghabiskan triliunan rupiah untuk membuat perda tersebut, ada juga akibat negatif lain yang ditimbulkan dan tidak dapat dinilai dengan uang seperti hilangnya kesempatan masuknya investasi. Di sisi lain, keluarnya berbagai perda bermasalah itu tidak lepas dari keinginan daerah untuk meningkatkan pendapatannya. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Direktur Eksekutif Komite Pengawasan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Agung Pambudi. Pak Agung, apa komentar Anda? Persoalannya, satu tentu soal kapasitas pemda itu sendiri yang mengartikan suatu kebijakan barangkali memang berbeda dengan yang seharusnya dipahami umum oleh pemerintah pusat para ahli pun dan lain sebagainya. Yang kedua juga karena pemerintah daerah ingin meningkatkan PAD pendapatan asli daerah. Dengan itu kan mereka kemudian membuat perda-perda pungutan -perda supaya PAD-nya meningkat supaya mereka bisa melaporkan ke DPRD dan ke masyarakat bahwa ini di masa periode saya pemerintah telah melakukan sesuatu dan PAD-nya meningkat. Sayangnya dengan cara yang salah. Siapa yang berhak membatalkan berbagai perda bermasalah ini? kewenangannya ada pada Presiden dan bentuk hukumnya harus e, dalam bentuk perpres yang berhak untuk membatalkan perda yang bermasalah itu nah atas ketentuan itu kemudian Kementerian Keuangan sudah merekomendasikan ribuan perda kepada Presiden untuk dibatalkan hanya di tahun 2010 tidak satupun dikeluarkan perpres tentang pembatalan perda yang notabene itu sudah dinilai oleh pembantu Presiden yang dipilihnya sendiri untuk e, dibatalkan, tetapi Presiden Presiden tidak satu pun membatalkannya. Akibatnya selama tahun 2010 kemarin itu, pelaku usaha menanggung beban pungutan dari ribuan perda yang seharusnya tidak diterapkan. Karena uh, menurut pemerintah sendiri, Menteri Keuangan dan Dalam Negeri, harusnya itu dibatalkan. Bisakah daerah meningkatkan pendapatannya tanpa mengeluarkan perda bermasalah? Sebenarnya untuk meningkatkan PAD, saya katakan tidak perlu dengan cara itu. Karena Cara itu tidak ada gunanya Kenapa? Karena sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah kita ini PAD itu menjadi disincentive fiscal Artinya begini Ketika PAD itu semakin tinggi DAU atau dana alokasi umum untuk daerah tersebut dikurangi Tetapi kalau PAD kecil DAU-nya ditambah Artinya ini jumlahnya akan sama Kalau sering disebut zero sum game gitu Jumlahnya akan sama Nah itu yang pertama Yang kedua juga Pemerintah daerah harusnya lebih meningkatkan PDRB, Produk Domestik Regional Brutonya, yang dari situ akan berarti meningkatkan aktivitas ekonomi, belanja bertambah, kemudian kemampuan masyarakat itu naik, lalu dari belanja itu ke hotel, restoran, dan lain sebagainya, memasukkan pajak daerah, dan otomatis PAD dengan sendirinya akan ikut naik. Kalau tidak terjadi kebocoran tentu saja. Demikian Agung Pambudi, saya Dinda Natasha.